Makasih, matur sun. Terima kasih, matur soon. Terima kasih, matur soon. Terima kasih, mas. Matur soon. Terima kasih, matur soon. Tidak ada bosannya. Seketena, terima, terima kasih. Ya, matur sun. Matur sun, oh, <gak> <gak> <gak> terima matur soon. Matur soon, gini. Oh gini. Ini baru jok kakek Dewi ya. Terima kasih yang sudah berbagi ya mbak Risa.